Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi hatana lihada Wa ma kunna linah tadia lawla an hatana Allah Laqad ja'at Rasulullah Rabbina bilhaqqa wa nutu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi Wa ashabih amma ba'da. Bapak, Ibu, para jamaah pengajian Radio Samhan yang berbahagia, dan seluruh kaum muslimin, pecinta, pendengar, setia Radio Samhan dimanapun berada, Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, sore yang cerah yang barokah kembali kita semuanya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ibadah dalam rangka tholabul ilmi dalam rangka mengaji Al-Qur'an dan Al-Hadis dalam rangka mencari ridhonya Allah, surganya Allah, dan terhindar dari seksa api nerakanya Allah. Semoga pertemuan kita selalu mendapatkan ridho, rahmat, barokah dari Allah Subhanahu Wataala, dan selalu menambah pahala, menambah pengampunan menambah ilmu, menambah iman, menambah ketakwaan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semua karunia nikmat Allah baik yang zahir ataupun yang batin. Yang tohir ya, semua seluruh kenikmatan yang bersifat duniawi. Yang saat ini kita dapat menikmati, kita dapat memiliki, ya semuanya itu adalah merupakan kenikmatan yang bersifat duniawi. Artinya kenikmatan-kenikmatan yang saat ini bisa kita Rasakan langsung, bisa kita nikmati langsung. Dan kenikmatan dunia ini, sebanyak apapun, sebesar apapun, itu sifatnya hanya sesaat. Sifatnya hanya sebentar, artinya tidak abadi. Kulusya'in halikun ila wajahah. Segala sesuatu yang terdapat di dunia ini akan berakhir, akan musnah kecuali zatnya Allah. Nikmat batin yaitu di mana batin kita telah dibuka oleh Allah sehingga dapat menerima sepenuhnya kebenaran Al-Quran dan Al-Hadis yang merupakan petunjuk Allah dan Rasulullah SAW dalam rangka kita menatapi kewajiban beribadah kepada Allah. Karena kita menatapi kewajiban kepada Allah, Allah juga sudah memberikan tuntunan, memberikan petunjuk-petunjuknya. Jadi selain Allah memerintahkan, mewajibkan, mengharuskan kepada kita semua bahwa kita semua satu-satunya hamba Allah baik yang pria, wanita baik yang kaya, miskin artinya tidak ada terkecuali semua hamba Allah oleh Allah diwajibkan, diharuskan untuk menetapi beribadah Nah, selain Allah mewajibkan, mengharuskan kepada hamba-Nya untuk ibadah, Allah juga memberikan tuntunannya. Jadi tidak dilepas begitu saja. Allah memberikan tuntunannya, Allah memberikan petunjuknya. Kalau dulu para nabi-nabi ya syariat-syariat, tuntunan-tuntunan ibadah itu oleh Allah dilewatkan para nabi melalui wahyu. Sampai nabi yang terakhir, yaitu nabi besar kita Muhammad Rasulullah SAW, juga demikian. Ya. Oleh karena nabi kita adalah nabi yang terakhir, dan tidak ada nabi lagi setelah beliau kanjeng nabi Muhammad, tapi bukan berarti kemudian perintah menetapi ibadah itu putus sudah sampai kepada saat zaman kenabian saja tidak. Ya. Meskipun kita tidak menjumpai lagi kenabian, tapi kita ini hidup di masa kenabian atau kerosulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Nabi Muhammad. Nah, berarti karena kita adalah termasuk umat kanjeng Nabi Muhammad, maka yang kita ikuti adalah ya petunjuk-petunjuk beliau. Di mana beliau Rasulullah sudah diberi wahyu oleh Allah Al-Quran dan juga Al-Hadis. Ini uti tul kitab wamithlahu ma'ahu. Kat, saya katakan nabi oleh Allah diberi kitab yaitu Al-Quran, wamithlahu dan semisalnya Al-Quran yaitu Al-Hadis. Nah, kalau Al-Quran itu adalah langsung firman-firman Allah, sedangkan Al-Hadis itu adalah ya ucapan Rasulullah atau perbuatan-perbuatan Rasulullah atau uh, sesuatu yang sudah direncanakan oleh Rasulullah walaupun pada akhirnya beliau belum sempat mengerjakan keburu wafat itu juga termasuk hadis namanya ya at-taqririyah Jadi itu namanya juga termasuk hadis. Nah, kalau kita simpulkan bahwa pedoman kita di dalam menetapi ibadah saat ini, ya, ya Al-Quran dan Al-Hadis, Al-Quran dan Al-Hadis itu adalah tuntunan kita, pedoman kita menetapi ibadah. Ibadah yang berpedoman Al-Quran dan Al-Hadis, itulah ibadah yang dijamin benarnya. Siapa yang menjamin? Ya Allah Rasul. Orang ibadah itu perintahnya Allah. Allah menjamin kalau ibadah itu pedomannya quran dan hadis ya sudah pasti benar. فَمَذَا بَقْدَلْحَقِيْ لَا ظُّلَلْ Tidak ada selain daripada yang hak yaitu Al-Quran Hadis kecuali adanya adalah sesat Jadi pasti benarnya Kalau kita ibadah mengikuti petunjuk dari Al-Quran Dari Al-Hadis Pasti benar Nah kalau benar pasti Syah pasti diterima Pasti akan menghasilkan surga Selamat dari neraka Nah itulah endingnya Tujuan kita ibadah adalah mencari rizhonya Allah yaitu surga dan agar kita dihindarkan dari murkanya Allah yaitu neraka. Nah, supaya bisa mendapatkan surga dan selamat dari neraka, maka syaratnya kita menetapi ibadah. Nah, ibadah yang kita tetapi syaratnya harus benar. Nah, syaratnya benarnya ibadah itu harus berpedoman dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Nah, itu sudah mutlak itu. Rasulullah menegaskan sekaligus ini sebagai rekomendasi dari Nabi, "Taraktu fikum amrayni lan tadhillu mata bihima, kitabillah wa sunnati nabiyyi." Aku tinggalkan kepada kalian semua dua perkara dan selama kalian berpegang teguh Artinya berpegang teguh itu ya mengamalkan mengamalkan kepada dua perkara ini. Lan tazillu mata masaktum bihima yaitu kitabillah wa sunnatan nabi atau sunnati rasulih. Kitab Allah Al-Qur'an, Sunnah nabi adalah al-hadis. Nah, jadi selama yang kita jadikan rujukan, yang kita jadikan pedoman di dalam kita natepi ibadah Al-Qur'an dan Al-Hadis, kata Nabi, "Lan tazillu kalian semua selamanya tidak akan sesat." Selamanya itu berarti ya ya seterusnya sejak Al-Qur'an ini diturunkan sampai nanti berakhirnya dunia. Nah, karena memang Al-Qur'an itu oleh Allah sudah dirancang isinya itu sampai akhir zaman. Karena ini kitab terakhir kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah ke bumi. Makanya Nabi mengatakan lan tazillu mata kalian tidak akan sesat selamanya selagi berpedoman dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Jadi sudah pas. Kita ngaji, yang kita kaji Al-Qur'an Hadis, ya udah pas itu. Kemudian beribadah pedomannya Qur'an Hadis, ya udah pas. Sesuai dengan dawe Nabi. Ya Sesuai dengan syarat benarnya Netapi ibadah yaitu harus berpedoman dengan Al-Quran dan Al-Hadis Alhamdulillah hirofil alamin Jazakumullahu khairah Semoga Bapak Ibu para jamah semuanya Kita selalu diberikan oleh Allah Ta'ala Terus bisa tetap menetapi Mengamalkan dan mempersungguh Al-Quran dan Al-Hadis secara kaffah Sampai akhir hayat kita masing-masing husnul khatimah wa may yuti illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat man arada buh buhatal jannati Falil zamil jamaah inilah merupakan firman Allah dan sabda Nabi yang betul-betul hak kuat kita jadikan pedoman agar kita semuanya mantap kita semuanya yakin bahwa memang inilah Jalan untuk menuju surga dan selamat dari nerakanya. Alhamdulillahirrohbilalamin. Jazakumullahu khairah. Baik, sebelum kita melanjutkan ke materi pengajian Mukhtarudawah, kita simak sejenak pesan-pesan dari PDO Barokah Caspeleng. Assalamualaikum teman-teman. Namaku Adam, masih milian Adam Al-Mahika. Umurku 3,5 tahun. Aku suka sekali minum PDO. Bundaku selalu kasih PDO dari umur 6 bulan. Kita minum PDO yuk. Ini namanya PDO cair. Bagus loh buat anak-anak. Emma, sekarang minum air putih yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman saya Ben Kejavani saya mau beri cerita sedikit pengalaman saya menggunakan PDE atau Pure D-Motion ini suplemen kesehatan pertama kali saya tahu dari orang tua saya dan saya mengkonsumsi ini pada saat saya melakukan penyembuhan dalam sebuah penyakit dan alhamdulillah selama masa penyembuhan kondisi kesehatan saya jauh dan secara terus membaik setelah saya menggunakan BDO, uh, yang BDO cair dan juga BDO kapsul. Pokoknya buat semua teman-teman yang belum mencoba BDO harus penggunaan BDO sebagai suplemen kesehatan sehari-hari, yang sudah terus gunakan BDO sebagai suplemen kesehatan kita sehari-hari. Karena BDO sehat obat dan doa ada di sini. BDO barokah Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Saya Aswal Chanyago Kebetulan si DKI saya sebagai Ketua Subhani DKI Di ini saya menyampaikan Hasil testimoni saya selama sakit Dari awal saya merasakan <coughs> Dada saya ini perih, sesat nafas Pertama saya dibawa. Lah satu rumah sakit di Jawa Selatan, ya, di lonsen, <tuh> di injeksi, ambil darah, saya kembali ke rumah dengan keadaan sehat. Terus sampai rumah, saya telepon Bapak Haji Chandra Munir, bahasanya saya kurang sehat, sehingga Pak Candra bilang kenapa saya konsert Pak Haji langsung Pak Candra perintahkan Norfolis ke rumah untuk mengambil pedo cair ini pedo cair mudah-mudahan ini obatnya sehingga bantu saya ambil pedo cair ke Pak Candra dan saya besoknya minggu malam saya Pinsan, karena dah ada satu perih, belum datang. Dah pinsan, dah sedih. Saya mau dibawa ke mau. Sehingga PDO dah datang dibawa. Bapa ibu para jemaah yang kami hormati, kita lanjutkan Muhtarut Taawwah halaman 168 Paling atas, setelah doa kebaikan dunia dan akhirat. Dan masih dalam judul doa setelah membaca Al-Quran. Allahumma barik lana fi ma'a'to itana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, barik berkahilah. Lana kepada kami. Fi di dalam apa-apa atau di dalam sesuatu. A'to'itana yang telah memberikan engkau kepada kami. Jadi berdoa kepada Allah agar semua apa saja yang diberikan oleh Allah kepada kita, diberikan keberkahan. Allahumma bariklana fima a'to'itana. Ya Allah, berikanlah keberkahan. Di dalam semua apa yang telah engkau berikan kepada kami, Ya Allah. Ya, semua itu berarti kabeh. <laughs> nah, ini simple namanya. Tidak usah disebutin satu-satu. Koabeh ya. Ya rezeki, rezeki yang barokah. Keturunan, keturunan yang barokah. Istri, istri yang barokah. Ya. Suami, suami yang barokah. Mantu, ya mantu yang barokah, ya, Kok abis ya udah? <laughs> ya. Allahumma ya Allah a'inna semoga menolong kau kepada kami. Allahumma ya Allah a'inna semoga menolong kau kepada kami. Ala zikrika untuk ingat kepadamu. Wasyukrika dan syukur kepadamu. Wahusnah dan sebaik-baiknya. Ibadatika, ibadah kepadamu. Ya Allah, Semoga engkau menolong kepada kami, ya Allah, agar kami menjadi orang-orang yang selalu ingat kepadamu. Orang-orang yang selalu bersyukur kepadamu. Dan selalu dapat memperbaiki ibadah kami. Jadi dalam doa ini ada tiga poin yang kita minta pada Allah. Pertama, minta supaya kita selalu Bisa ingat pada Allah. lah ini, ingat pada Allah ini kalau pertama kalau tidak kita doa, kemudian tidak dibiasakan. Sulit itu. Nah, nah prakteknya ingat pada Allah itu ya melakukan sesuatu. Ibadah bisa berupa ucapan, bisa berupa perbuatan ucapan ya ucapan-ucapan yang bisa menggiring hati kita untuk ingat pada Allah seperti kita baca-baca dzikir. -baca nah, perbuatan ya kita mengerjakan perintah-perintahnya, termasuk mengerjakan sholat, kewajiban sholat lah ini sebagai sarana untuk ya kita ingat pada Allah. bahkan di saat-saat longgar, waktu, bahkan sambil dalam perjalanan ya selalu banyak ingat pada Allah dengan cara banyak baca doa, baca zikir itu. Ini penting ini ya. Ini kalau enggak dibiasakan dan juga kita tidak minta pada Allah, enggak bisa dengan sendirinya terus tiba-tiba selalu bisa ingat pada Allah. Oh ndak. <laughs> lah kandingannya terus syukur. Lah, biasanya kalau orang sudah banyak ingat pada Allah, maka kemudian oleh Allah dia dijadikan orang yang selalu bisa bersyukur. Maka Nabi menegaskan liat takhib minkum kolban syakiron walisanan zakiron. Supaya kalian memiliki Kolban syakiron hati yang selalu banyak bersyukur Kepada Allah atas segala pemberiannya Eh pokoknya isinya syukur Wah yam eh surep ini Kalau isinya syukur terus Jangan hidup isinya hanya menggerutu terus Punya yang gerutu Enggak punya apa lagi eh. Kapan syukurnya itu kapan Ya Dikasih Ya tetap enggak syukur, apa ya, cuman begini lah. Iya, yeah, kayak kadang-kadang kita, Allah dikasih Allah mengasih kita itu termasuk ujian itu. Allah ngasih termasuk ujian, syukur apa enggak ini dikasih. Lohra syukur, ya wes dicabut pisan oleh Allah pemberiannya. Tapi kalau disyukuri, Allah senang, Allah menambah lah. Makanya ini kita kita apa? Kita jadikan tabiat kita jadikan karakter kita sebagai orang iman. Banyak zikir, banyak syukur ya. Dapat sedikit ya disyukuri, banyak apalagi? Kalau sedikit syukurnya alhamdulillah. Kalau banyak alhamdulillah. <laughs> ya. Ya, artinya kalau kita sudah menjadi ahli syukur itu ya siap apa saja terus jadi syukur. Maka dicontohkan Nabi Ayyub alaihi salam. Oh itu betul-betul sudah contoh yang luar biasa itu, sempurna itu Nabi Ayyub itu kesyukurannya, kesabarannya, kesyukurannya, ya. Dan juga ketiganya kita minta pada Allah supaya kita selalu bisa memperbaiki ibadah kepada Allah kita minta tolong ya Allah tolonglah saya untuk selalu dapat memperbaiki ibadah padamu jadi ibadah ini makin hari kualitasnya mutunya itu semakin meningkat loh ibadah udah bertahun-tahun nggak ada peningkatan itu gimana kita koreksi umur terus bertambah umur terus bertambah sekarang sudah berapa lah tapi ibadahnya kok nggak ada peningkatan ya Dua hari dulu sampai sudah hampir sekian tahun. Begitu aja Sholat lima waktu saja masih bulas. Ya. Masih kadang sholat, kadang tidak lagi. Ya. Allah sudah mengingatkan dalam firmannya itu. Alam yakninilladhina amanu an takh sya'akulu bahum li dhikrillah. Apakah belum waktunya kata Allah ya, untuk menghusukkan hatinya beribadah pada Allah? Kemarin-kemarin katanya wah saya masih sibuk saya masih aktif dan sebagainya lah. Sekarang sudah paripurno, apalagi, Nah yo makanya Bapak Ibu semuanya sudah paripurno. Disyukuri Alhamdulillah ya Allah. Saya sudah pensiun tapi masih diberikan ya sehat ya walaupun sehatnya tidak 100% oh, namanya juga sepuh ya. Harus nah, disyukuri saja yang ada itu kesehatan yang ada alhamdulillah. Ya udah sekarang diniatkan untuk lebih fokus memperbanyak ibadah mencari bekal akhirat sebanyak-banyaknya. Oh, udah pensiun koncong masih mau kir mau bisnis itu usaha itu. Ya kan anak-anak juga sudah jadi orang kabeh. <laughs> ya, sudah diterima, disyukurilah. Ya, setiap bulan masih bisa menerima walaupun memang sudah jauh berkurang daripada kemarin ya. Ya enggak apa-apa disyukuri ya, udah. Disyukuri kemudian dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, diniati untuk bekal ibadah. Wah, dah barokah itu insyaallah nanti. Walaupun yang kita dapatkan tiap bulan namanya pensiunan ya ya tidak seperti kemarin tapi sekarang ini kita syukuri ya tetap nggak nggak lupa dengan kewajiban infaknya walaupun berapa ya kalau itu ditetapi disyukuri terus kita tingkatkan ibadah insya Allah Allah akan memberikan tambah barokah itu insya Allah nah itu Berikutnya Allahumma jama'atana. Allahumma ya Allah. Jama'atana jamaah kami ya Allah. Maksudnya semoga Engkau menolong kepada jamaah kami. Allahumma inna abiduka wa banau abidika wa banau imaika nasiatuna biatika. Ma'dhin fina hukmuka adlun fina oh, panjang <laughs> Allahumma ya Allah inna sesungguhnya kami Abi hamba laki-laki engkau wa abna'u dan anak laki-laki Abi tika hamba laki-laki engkau. Abi tika hamba laki-laki engkau. Kami ulang, Allahumma ya Allah inna sesunya kami abiduka hamba laki-laki engkau. Wa banau dan anak laki-laki Nabi tiga hamba laki-laki engkau. Ya Allah kami adalah hamba laki-lakimu. Kebetulan yang laki ya. Dan juga anak lakinya hamba laki engkau. Anaknya bapak. Semua orang di dunia kan punya bapak toh. Wa benau ima'ika. Wa benau dan anak laki Wa'ab'na'u dan anak laki. Ima'ika hamba perempuan engkau. Hamba perempuan engkau. Nasiatuna. Nasiatuna. Ubun-ubun kami, nasiatuna ubun-ubun kami, biatika di tanganmu, biatika di tanganmu, mazin telah lewat, mazin telah lewat. fina di dalam kami fina di dalam kami hukmuka hukummu hukmuka hukummu atilun yang adil Bina di dalam kami. Kita titik aja dulu. Ya Allah, sesungguhnya kami adalah hamba laki-lakimu dan anak laki-lakinya hamba laki-lakimu, anak lakinya Bapak. Wa benau imaika dan saya adalah anak laki-lakinya hamba perempuanmu, Ibu. Ubun-ubun kami ada di tanganmu, maksudnya kau yang telah kau yang menguasai kami. Jadi hukum-hukummu sudah ada sebelum saya ada, sebelum saya lahir, sebelum saya ada di dunia. Semua hukum-hukummu itu sudah ada. Jadi sudah lewat, maksudnya sudah ada. Dan adil. Fina di dalam kami kodza uka hukum-hukummu. Fina di dalam kami kodza uka hukum-hukummu. Nasaluka memohon kami kepadamu. Nasaluka memohon kami kepadamu. Bikul lismin dengan setiap nama. Bikul lismin dengan setiap nama. Buah adapun nama. Buah adapun nama laka bagimu. Sammaita yang telah memberi nama engkau, Sammaita yang telah memberi nama engkau, pihi dengan nama, pihi dengan nama nafsaka pada dirimu. Ya Allah, saya memohon kepadamu pada setiap nama, nama-namamu di mana engkau telah memberi nama-nama tersebut pada dirimu. Maksudnya minta agar bisa ya menghafal nama-nama Allah. Apa itu nama-nama Allah? Allah kan punya nama berapa, Bapak Ibu? Sembilan puluh. Sembilan Innalillahi tis'atan wa tis'ayna isman nah, Sesungguhnya bagi Allah mempunyai 99 nama Man aqsoha dakhalal jannah Para kata Nabi Barang siapa yang menghafal Aqsoha nah, ini menjaga maksudnya Menjaga itu ya suka membaca Hafal tapi kalau enggak dibaca ya sama aja enggak ada artinya ya. Aksoha itu artinya menjaga maksudnya suka membacanya. Dakhala jannah maka dia akan dimasukkan surga oleh Allah. Jadi sering membaca nama-nama Allah. Au atau anzal tahu telah menurunkan engkau pada nama. Au atau anzal tahu menurunkan engkau pada nama fi kitabika fi di dalam kitabika kitabmu atau kitab engkau yaitu Al-Qur'an Au alam tahu atau mengajarkan engkau kepada nama atau mengajarkan engkau kepada nama, ya nama-nama Allah, ahadan kepada seseorang min khol dari makhluk engkau. Awis tak sarta atau memilih engkau. Awis tak sarta atau memilih engkau bihi dengan nama. Fi ilmi l fi ilmi di dalam ilmu. Al-guib yang goib indahkah di sisiMu? V ilmi di dalam ilmu al-guib yang goib indahkah di sisiMu. Titik. Atau nama-nama yang telah engkau turunkan di dalam kitabmu. Itu dalam Al-Quran. Artinya Allah sudah menerangkan, menjelaskan tentang nama-namanya yang ada dalam Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran Allah menyebutkan Walillahil asma'ul husna fata'uhu biha Nah, sesungguhnya bagi Allah adalah nama-nama yang baik yaitu asmaul husna. Fat'a'u biha kata Allah, maka berdoalah kalian kepada Allah, memohonlah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Nah, artinya kalau kita mau berdoa kepada Allah, jangan lupa menyebut nama-nama Allah dulu. Kalau kita mau minta seseorang hanya he, he. Lah piye lo? Ya kurang diperhatikan lah ya manggil ha, he, ha, he. Tapi coba kalau kita nyebut nama seseorang dengan lengkap, orang itu akan merespon itu. Loh, siapa ya? Padahal saya belum pernah ketemu dia. Kok tahu nama saya lengkap? Oh, dia akan lebih memperhatikan. Nah, Allah pun begitu. Sebelum kita minta sesuatu, kita sebut namanya. Apalagi kalau bisa 99, kita sebut. Nah, atau nama-nama yang telah engkau ajarkan kepada seseorang dari makhluk-makhlukmu. Atau engkau memilihkan nama itu di dalam ilmu yang gu'ib di sisimu. Maksudnya ilmu yang hanya Allah yang mengetahui. Gu'ib ya. Nah, jadi intinya di sini adalah tentang masalah nama-nama Allah yang baik. Maksudnya adalah Asma'ul husna Nah ini selanjutnya, insyaAllah nanti kita teruskan. Anta jialal qur'anal azim, rabi'akulubina, wanura absarina. Nah ini, semoga ya Allah engkau menjadikan Al-Quran sebagai mata air di dalam hati saya. MasyaAllah. Jadi Al-Quran itu di hati kita itu betul-betul mengalir terus bagikan mata air itu. Nah ini. InsyaAllah besok kita lanjutkan. Sore hari ini kita titik sampai di sini karena masih cukup panjang. Alhamdulillah jazakumullah khaira, mudah-mudahan Allah taala senantiasa memberikan manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Maksih ajeg-jejeg kumlebeting gendera angawe-awe radiusam had tumancap ing gantaran bismillahirrahmanirrahim kegiatan itu sangat perlu semua penyakit ada obat semua doa dikabul Allah semua obat dan doa ada di sini P, P, -P Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan itu perlu. Semua penyakit ada obatnya. Semua doa dikabul oleh Allah. Kesehatan, kesehatan obat, obat dan doa ada di sini. PDO. Halo teman-teman, gua Emir Panevi. Gua pekerja sini Gua mau ngajak kalian untuk mau konsumsi PDO karena PDO ini bagus banget untuk kesehatan otak kita dan juga kesehatan tubuh kita. Pada PD ini mengandung minyak ikan dari ikan fatty omega. ini supplement Anda semua. Jangan lupa minum PDO. Ingat kesehatan maka ingat PDO. Halo teman-teman, gue Emil Variety. Sebagai pekerja sendiri, gue sangat peduli Bapak ini sama kesehatan gue. Maka dari itu gue mau ngajarin semua Anda semua. Ini dia PDO. PDO ini adalah bio-dietochell dari mana PD ini mengandung minyak ikan fatty VDO ini juga mengandung omega 3, omega 6, dan juga omega 9 Oh ya, yeah. VDO ini selain bagus untuk kesehatan otak, juga bagus untuk kesehatan tubuh kita Apalagi kalau di rumah makhluk usia lanjut, sangat bagus Ini yang bentuk kapsulnya yes. Ya kan, kan? Ini, ya tidak terasa Amis bahwa ikan biasanya, di mana, -mana kalau dia ikan itu pasti terasa bahwa Amis itu hingga banget PDO ini dapat kalian cari dan kalian temukan di toko-toko antar ya, ingat kesehatan, maka ingat PDO Berhenti nafas dalam dalamnya simpan dalam kantong, bawa pak bawa, ke bawah, tepat, kaki kaki Alhamdulillah, oke, okay. Alhamdulillah, Baru -baru. Alhamdulillah, Sini, Sini, Sini, Sini, ibadah kita, mari kita jaga kesehatan dengan teratur berolahraga dan rutin mengkonsumsi PDO, sehat bersama PDO, PDO Baraka Alhamdulillah apa itu Gus Lo? Hmm. Wow. EDO hmm. kalau punya suplemen buat dibagi-bagi temen ini eh, tukung beli dong olahraga, <laughs> laga. pakai satu-satu dong satu-satu dulu dicoba Sici, mau, mau Sici, lah ya. tau, nah, Cici, ini Cici, ya? Cici, ya? nah, ini ditemukan beli Hmm. Terus bayang cita-citae EC pirangi? Ji kira-kira. Nah, Jumat sak iki biasane pas 1. iki iso piyang iki kalau khairat. Amin amin. Amin amin kok cuma satu, bocak botol, bocak botol, raga, beli, masya allah, arah arah, kok datok, kok cuma di tempat di tempat yang mana, kak medit nula, iya, kak rek makpi, yang dikasih aja noppo, kesehatan, ibadah pun lancang, kak kita malu ikut mak kita lulu, allah, we must, kita jadi tekok, kita jadi tekok Otoma otomatis nggih otomatis. Otomatis. Otomatis. Otomatis. Otomatis. Otomatis. otomatis otomatis ya yes. diunjuk nah, ya, ya. di tapi nggih cocok fituh lha ngono iki hmm hero padahal aku gak diwehi angel cene model koyo ngene angel cene ya kok angel yo iki namen wis tomat noya diparingke seta Bapak Ibu para jemaah semua yang kami hormati masih tetap bersama dengan dakwah senja Radio Samhan yang didukung oleh BDO Barokah Caspeleng. Dan kepada semuanya saja yang sudah bergabung di pengajian sore hari ini, kami aturkan syukur Alhamdulillah, Jazakumullahu Khairah. Dan sebagaimana yang sudah kami informasikan kemarin, bahawa insyaAllah untuk pengganti ya, Mukhtarut Di'awahi nanti, Yaitu hadisnya atau himpunan hadisnya Manasik wal jihad ya, Manasik wal jihad Silahkan kalau sudah punya Kalau belum punya insyaallah nanti disediakan Dan ada saudara kita Hamba Allah ya, Jamaah kita yang sodakoh ya, Gratis <laughs> Ya, dibarokahkan Supaya yang sodakoh juga Pahalanya terus mengalir Ya, nah ini Sodakoh jariyah namanya Oke, okay, jadi Manasik wal jihad Insyaallah Dan ini kebetulan Belum pernah ini Yang lainnya sudah berkali-kali Untuk yang ini insyaallah belum pernah Angkatnya <ycons> <him> Sekarang kita pernahkan <laughs> Ye, Alhamdulillah jazakumluhera kepada seluruh Bapak Ibu para jamaah yang sudah bergabung Ada Ibu Sani, ya, Ibu Sani di Turen Sawit <laughs> Ya Ibu insyaallah itu penggantinya manasik wal jihad Ye, Alhamdulillah jazakillahuhera Kemudian juga dari Bintaro, Ibu Haji al -Wiyah. ya Alhamdulillah sudah Nyawiji dan ya beliau terus mengikuti. mudah paringi tetap sehat walafiyah dan barokah, ya amin. Juga dari Lampiri, Bapak Haji Marjono, <laughs> alhamdulillah ya. Semogaan Mudah selalu dan terus bisa mengikuti ya untuk nambah-nambah <laughs> untuk nambah-nambah ya kadang-kadang ya, kalau urusan rezeki saja kita suka nyari tambahan-tambahan <laughs> sudah pulang kerja itu lo sambil cari penumpang <laughs> ya untuk tambahan-tambahan syukutan <laughs> Nah, ini pahala juga begitu, nyari tambahan-tambahan. Ya, selain mungkin Panjirin kan sudah ada jadwal-jadwal di majelis taklimnya yang rutin. Nah, ini di radio kan sifatnya untuk tambahan. Ya, tapi tambahan rutin, <tian> tiap sore. Itu. Tambahan rutin, ya. tiap sore, tiap pagi. Nah, Dan mudah tambah barokah. Baik ya, kemudian kita sapa, tentunya dari Kayu Ringin ada Bapak Haji Heru Pujiono. Bukan Pak Heru, Heru Wiono, Pak Heru Pujiono, itu ada lagunya itu. Puncak gunung pucianor, <laughs> eh Pak Eru, alhamdulillah <laughs> bersama Ibu Tini, mudah-mudahan selalu sehat, barokah banyak rezeki, barokah, eh Ibu Isti faiah, ya, keranji monitor, Ustadz, mantap. <laughs> Kemudian dari Menteng juga ada Ibu Imo, Ibu Imo Suryati dari Menteng, ya, Alhamdulillah, Barokah, baik. Lalu langsung saja kita ke Jalan Bangka, nanti keburu kelewatan, ya. <laughs> Jalan Bangka, sesepuh kita, Bopo Kiwasi Jolodoro, ya. Alhamdulillah, tetap sehat, semangat, dan Barokah, ya. Kemudian Ibu Hajah Warni juga dari Menteng, Alhamdulillah Pak Ustaz Haji AA, Alhamdulillah 6.30 juga celing, cerah barokah. Semoga semua jamaah sehat dan lancar selamat barokah. Amin, sami-sami. Dari Grand Bekasi ada Ibu Sumina, ye, Alhamdulillah. Kemudian Ibu Tuti Lisiani, ye, semoga selalu sehat barokah juga ibu Tini ya ibu Tini Heru Puciono <laughs> selalu sehat barokah jeh ibu Celengsi ibu Celengsi ibu Sunarti jeh alhamdulillah selalu tetap semangat sehat dan barokah jeh kemudian bapak Siswarno jeh alhamdulillah assalamualaikum pak Ustadz Aa semoga tetap sehat lancar Barakah dan panjang umur dan dimurahkan rezekinya untuk semua jamaah dakwah senja. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian ibu Kuti dari Depok, alhamdulillah selalu mengikuti Bapak Abdul Rohim. Assalamualaikum, pak Ustadz Pulujai Mangkul berdua. Ya, makasih mangkulannya. Semoga tambah kefahaman jazakallahu khairan. Ye, amin, sami-sami. Ibu Is, nggih, alhamdulillah Pak Ustadz atas mangkulannya. Sami-sami, amin. Kemudian Ibu Tini, <laughs> amin. <laughs> Kemudian Ibu Tati, Ibu Tati Grogol Tomang, nggih, alhamdulillah mangkulannya. Kemudian Ibu Imas, Komariah juga alhamdulillah Pak Ustadz aja atas mangkulannya. Nggih sami-sami amin. Pak Radi juga begitu alhamdulillah jaza keloheroh amin Ibu Kuti nggih alhamdulillah. Kemudian Ibu Tati diji Kampek ya. Hadir alhamdulillah atas ilmu semoga aman lancar barokah amin. Kemudian ya Ibu Sumina sudah alhamdulillah nggih Pak Ustaz atas mangkulannya amin. Ibu Aja Sri, nah, Sri, cemput, ya, cemput <ketup> absen, alhamdulillah atas ilmunya nasihatnya, semoga bala banyak Pak Ustad, Amin. Sami-sami. Kemudian ibu Alvia, wah, lagunya Syahdu cui… <izait> ya, dari almarhum Krisya tadi itu, ya. Kemudian Ibu Sri Zulianti dari ya sana, <laughs> Alhamdulillah Pak Ustadz, atas mangkulan hadisnya. Ye, amin, Ya Rabbal Alamin, Ibu Sri dari Ciledug. Kemudian Ibu Sri lagi, <laughs> Ibu Sri Sukoco, disyukuri yang sodakoh, semoga barokah, amin, nah, ya ya. Ibu Aliyah juga, amin. Doa Nibun, Pak Ustadz A.J.A. Amin. Kemudian Ibu Anu, Alhamdulillah, jazaklahiro, Pak Ustadz A.A. atas mangkulan hatisnya, mohon penjelasannya, Pak Ustadz, untuk doa perlindungan, sudah baca tiap pagi sore, tiba-tiba kena santet juga untuk mengobatinya, membaca doanya. Apa ya, Pak Ustadz? Misalnya, terkena apa itu sengatan kala jengking saat anak-anak kemping -anak oh ya kalau sengatan-sengatan macam itu prakteknya nabi itu ambil garam taruh di air kemudian membaca surah al kafirun nah itu ya jadi ambil garam taruh di air dihancurkan kemudian baca surah al kafirun kul ya ayat al kafirun tiga kali ya Yakin, insyaallah Allah sembuh. Ya. Eh, Pak Eru, <gih> kemudian Ibu Fitri, Fauzia, Alhamdulillah. Kemudian Ibu Shobi, Assalamualaikum Pak Ustadz Monitor Saking Cipinang, Eh, Alhamdulillah. Kemudian Ibu Aja Ida Assalamualaikum hadir Pak Ustadz. Semoga tas ilmunya dan atisnya lancar, Barokah, Amin ya Robbal Alamin. Eh, Alhamdulillah. mudah semuanya tetap diparingi sehat walafiah dan barokah. Kemudian dari bojong gede, bojong gede bambu kuning. <laughs> Ye, Assalamualaikum Pak Dwi. Mudah-mudahan selalu tetap sehat walafiah dan barokah. Ya. Dan juga bersama ibu tentunya ya. Dari Bojong Gede. Baik, Alhamdulillah, Jazakumullahu Khaira. Dan juga tentunya kepada semua saja yang lain, pendengar setia samhan, dimanapun Panjirangan berada, yang tidak bisa kami sebutkan namanya, tapi semuanya, Allah sudah mencatat, Allah sudah menulis, ya, amas oleh Panjirangan, Allah mudah-mudahan membalas dengan lipatan pahala dan pengampunan untuk kita semuanya. Demikian untuk pengajian kita pada sore hari ini. Segala kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah jazakumuhaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksih ajeg-jejeg kumlebeti gendera. Ngawe-awe radio samban. Tumancip, Eng Bantaran AM 600 Jalan Radin Intan, Suwadaya Raya, 100 Kawandoso Tiku, Jakarta Timur.